2 Korintus Pasal 6 Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu, DALAM MENAHAN DENGAN PENUH KESABARAN, DALAM penderitaan KESESAKAN, DAN KESUKARAN, DALAM MENANGGUNG DERA, DALAM PENJARA DAN KERUSUHAN, DALAM BERJERIH PAYAH, DALAM BERJAGA-JAGA DAN BERPUASA, DALAM KEMURNIAN HATI, PENGETAHUAN, KESABARAN, DAN KEMURAHAN HATI, DALAM ROH KUDUS DAN KASIH YANG TIDAK MUNAFIK dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati, Dan sungguh kami hidup Sebagai orang yang dihajar Namun tidak mati Sebagai orang berduka cita, Namun senantiasa bersuka cita Sebagai orang miskin Namun memperkaya banyak orang Sebagai orang tak bermilik Sekalipun kami memiliki segala sesuatu Hai orang Kurintus Kami telah berbicara terus terang kepada kamu Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu Dan bagi kamu ada tempat Yang luas dalam hati kami Tetapi bagi kami Hanya tersedia tempat yang sempit Di dalam hati kamu Maka sekarang Supaya timbal balik Aku berkata seperti kepada Anak-anakku Bukalah hati kamu selebar-lebarnya Janganlah kamu merupakan Pasangan yang tidak seimbang Dengan orang-orang yang tak percaya Sebab Persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup. Menurut firman Allah ini, Aku akan diam bersama-sama dengan mereka, Dan hidup di tengah-tengah mereka, Dan aku akan menjadi Allah mereka, Dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu, Keluarlah kamu dari antara mereka, Dan pisahkanlah dirimu dari mereka, Firman Tuhan, Dan janganlah menjama apa yang najis, Maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki, dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang maha kuasa.